Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya suatu ketika saya melihat seseorang wudu ya di air keran di bawah air kerannya tuh ada ember jadi dia wudu tuh di kucuran air keran tapi turun ke ember gitu ya dari cuci, ya, mencuci muka mencuci tangan sampai mengusap sebagian kepala udah selesai kemudian mau mencuci kakinya tuh dari air yang di ember itu tuh dicayungin tuh mencuci tangan untuk apa mencuci kakinya hmm. masih kan itu masih bagian air apa masih bagian anggota hudu ya itu <laughs> pertanyaannya itu Mas maksudnya baik. itu airnya dianggap mustakmal enggak baik itu ya. aja itu mohon penjelasan tentang air mustakmal terima kasih Bu ya jika ada orang berwuduk kemudian tumpahan yang wuduk lalu dibak. Ini adalah bukan percikan tapi guyuran. Jadi ada air musta'amal itu. Yang disebut air musta'amal itu bukan air yang tersentuh oleh anggota tubuh kita lalu menjadi musta'amal. Ini kesalahpahaman santri ngantuk. Misalnya ada air sedikit. Kurang dari dua kolah, kurang dari 216 liter. Anggap saja ada air 10 liter, ada satu paskom kecil gitu. Ini adalah air sedikit maka kalau kesentuh tangan kita, tidak akan menjadi air musta'mal ini harus difahami biarpun kita aduk-aduk dengan tangan kita, dengan kaki kita, kita nyebur tidak akan menjadi air musta'mal jangan seperti santri ngantuan itu ya kesentuh saja, oh musta'mal saya ingat satu ketika padasan, kan ada istilah padasan ya ya ini rupanya apa? kan ada tutupnya pakai sandal yang dipotong itu karena buru-buru saya tutup dengan tangannya saya dimarahi oh musta'mal itu kesentuh sama kamu aduh-duh, musta'mal dari mana musta'mal pada dasarnya saya itu padasan itu apa kendi yang buat kendi yang ada lubangnya itu apa namanya ya coba bahasa lain lah kentong boleh istilah lah. pokoknya ada dulu dulu zaman dulu itu kan ada tempat butuh kadang ada bambu panjang gitu diangin nah, si ini ditutup dengan tangan itu wah wow, mustahmal atau nah, suatu ketika ada air kesentuh sama tangan mustahmal ini biasanya santri ngantuk siapa yang mengatakan itu mustahmal tidak akan menjadi mustakmal biarpun kita nyebur di dalamnya. Air mustakmal adalah dengan memenuhi tiga syarat. Kalau memenuhi tiga syarat baru air itu disebut sebagai air mustakmal. Air mustakmal syarat yang pertama adalah air yang sudah dipakai untuk basuhan wajib. Nah itu dulu. Basuhan wajib dalam basuh muka yang pertama. Basuhan mungkuh yang kedua adalah tidak menjadikan air musta'amal. Apalagi bukan untuk bagaimana menjadi musta'amal. Basuhan wajah yang kedua tidak menjadikan air musta'amal. Basuhan yang pertama, basuhan wajib. Satu. Kemudian yang kedua adalah air yang... Yang kedua adalah air yang sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Berarti yang namanya air musta'amal itu loh. Yang terpisah ini jadi air di bak tadi tidak akan mustahamal, biarpun kita sentuh kita aduk-aduk dengan tangan kita tidak usah ragu urusan yang demikian ini yakin sudah tidak ada ilmu selain itu sudah tidak ada lagi pembicaraannya jangan salah lagi sudah syarat yang ketiga adalah air yang sedikit airnya kurang dari dua kok kalau air di kolam anda mandi besar nyebur naik lagi airnya tetap suci dan mensucikan tapi kalau air sedikit mandi besar dan sebagainya untuk mandi besar menjadi musta'amal kalau sudah memenuhi syarat tiga digunakan untuk mem -man -man membasuh yang wajib air terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh terpisah kalau belum terpisah belum menjadi musta'amal yang ketiga adalah air sedikit contoh begini lo ya Anda punya air sedikit satu baskom kecil Anda mau mandi besar Tatonya niat. Saya niat mandi besar. Anda celupkan jemari, diangkat. Mustamal tidak? Mustamal karena Anda sudah nih, niat. Anda niat untuk membasuh yang wajib. wajibkan tangan dibasuh. Cek gitu. Si sung Berarti ini membasuh yang wajib. Yang kedua airnya terpisah. Yang ketiga airnya sedih. Memenuhi syarat tidak? Mesti amal. Makanya ini masalah. Karena apa? Anda waktu menyentuh air tadi niat membasuh wajib. Karena untuk mandi boleh. Tapi kalau hamba anda habis makan, habis makan nak ha, culik ini. Oh, enggak ya, ada mandi besar dianda ya, dong. Jadi harus paham di sini. Ya, orang sering salah paham di sini. Nih. Baik. Jadi, diharapkan setelah membasuh muka misalnya. Makanya kalau kita punya bak kecil tidak harus pakai basuk, tidak pasur pakai centong. Tidak ada masalah pakai tangan. Asalkan waktu membasuh muka di luar baknya. mengbasuh tangannya pun, tangan biarpun semestinya habis wajah membasuh tangan yang penting waktu ini niatnya mengambil air, bukan membasuh di situ, membasuhnya di luar ikhtirof dalam niat ikhtirof selesai baik, kemudian ya jadi air yang ada di bawah itu tidak disebut sebagai air mustakmal sebab air mustakmal itu air yang terpisah dari Cuman air ini bisa saja menjadi air yang suci tapi tidak bisa bersucikan. Jadi ada pembahasan fikih ya. Pembahasan fikih itu air dari asli yang suci dan mensucikan menjadi air suci tidak mensucikan. Air suci yang pertama yang tidak bisa digunakan untuk bersuci air mustakmal. Apakah mustakmal untuk mengangkat najis atau mustakmal untuk mengangkat wudhu, untuk mengangkat hadas kecil atau untuk mandi besar tadi. Yang kedua adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya air ini bisa pakai wudhu, mula-mula satu bak kecil air wudhu. Rupanya anaknya ibu kan ide banget. Susu dituangin, blub, blub, blub, blub. Ha, boleh enggak pakai wudhu? Enggak boleh. Atau kopi? Haa, boleh enggak? Tidak boleh. Asalkan perubahannya itu perubahan yang parah. Perubahan yang parah gimana? Setiap orang tahu dari jauh ini jadi susu, gitu loh. Kalau perubahannya, apa ya, remeng-remeng? Tidak. Tapi sekarang perubahan yang parah. Ini sesuatu yang sifatnya itu berbeda kelihatan susu tapi ada berubah dengan susu itu yang sifatnya sama bentuknya kayak air tersebut contohnya apa air mawar yang sudah tidak ada baunya para ulama membahas begitu ada orang punya air mawar ada air yang dicampur dengan mawar minyak sulingan mawar tapi selamat labat laun tidak ada atau air kelapa yang tidak manis air kelapa tawar jadi satu gula satu bak satu panci air kelapa. kelapa. Takutnya dituangin sama anak kita ke situ. Enggak ada perubahan. Ya Allah, bersih. Lidatasanya tetap rasa air. Ini adalah bercampur dengan sesuatu yang lainnya, Hah? Tapi tidak terlihat perubahannya. Termasuk di dalam hal ini adalah yang sering ditanyakan orang, gimana kalau saya punya air wudhu lalu percikannya ke air sedikit tadi? Lah ini itu loh. Percikannya ini bukan air mustamal, bukan bahasan mustamal di situ ya, Ustaz. Air mustahmal tadi ini ini air suci yang mensucikan bercampur dengan air yang mustahmal percikannya tadi kan mustahmal ini apakah merusak air tersebut dilihat dulu dong seberapa banyak air yang bercampur dengannya itu baik buaya Muhammad buaya kita angkat dulu ada penepon yang telah masuk kita sapa dulu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik bapak, persoalannya bagaimana al baidati radio Aidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Baik dengan Bapak siapa? Dari mana? Bapak Edi dari Cirebon. Bapak Edi dari Cirebon. Asalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah Buya. Apa? Apa? Masalah sedekah. Sedekah Buya. Saya dengar sedekahna orang yang punya hutang itu sia-sia. Sedekah pada? Sedekahna sodakoh orang punya hutang Baik. Itu sia-sia percuma nah itu hutang yang bagaimana ya? baik-baik dalam dunia bisnis kan yang namanya hutang-hutang itu pasti ada baik-baik-baik nah, tidak lepas dari hutang-hutang mm. kan hutangnya besar setahunnya cuma sedikit baik. apa enggak boleh itu itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Edi dari Cirebon baik jadi air yang kena percikan, air wudhu tadi Itu bukan disebut sebagai air mustakmal, tapi air suci-mensucikan bercampur dengan Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan Seperti bercampur dengan air teh, seperti bercampur dengan mawar yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya nah, Sekarang apakah air wudhu ini yang mula-mula suci-mensucikan kena percikan wudhu ini Boleh tidak dipakai wudhu? Sekarang dikira-kira percikannya yang tumpah ke sini ini kira-kira kalau kita jadikan sesuatu yang warnanya beda berubah atau tidak misalnya kita kira percikannya berapa sih yang masuk anggap saja satu gelas percikannya masuk satu satu gelas satu gelas itu kalau diganti dengan jus jeruk atau air anggap saja ini jus ya? jeruk kalau jus jeruk dimasukkan ke situ berubah tidak kalau berubah berarti air ini tidak boleh dipakai jadi harus membuat kira-kira tapi kalau sedikit sedikit tidak akan meru merubah, ya kan? karena percikannya sedikit, jadi percikan percikan. misalnya gini, percikan tidak akan berubah. karena apa? sedikit sekali cuman yang ditanyakan adalah, baknya taruh di, ba di bawah, jadi semuanya mustakmalnya ke, ba ke bawah kira-kira banyak enggak yang mustakmal yang bercampur dengan air suci mensucikan kan air keran mengalir, tidak mustakmal sesaat, Di saat sesaat eh, mustakmal, ada kan begitu? mustakmal dan tidak mustakmal, yang tidak mustakmal yang mana? yang keluar keran yang keluar keran langsung ke, ke bak. Adapun yang mustahmal mana yang kita basuhkan wajah langsung terpi, terpisahkan. Lah, kalau yang ini, yang jenis ini, berarti campurannya tentu bah, banyak, karena baknya langsung ditadah di debah, di bawah. Berarti campurannya itu kalau seandainya digajikan jus dicampur, bakal berubah. Makanya tidak boleh dipakai untuk menyempurnakan kakinya di dalam hadiah kita Imam Ashfiiradillah Taalaanhu. Bagi yang tahu, tak yang gak tahu yang yang enggak tahu enggak ada masalah, jangan pusing. Misalnya apa? ada orang wuduknya di toilet uh, pom bensin, kan ada baknya di bawahnya biasanya dan wuduknya dia, wuduk di ini langsung airnya langsung ke kebak ya kan, airnya langsung ke kebak karena airnya kebak berarti mestinya wuduknya langsung kebak kebak, kakinya kebak semuanya dia orang nakal ya dia keluar sudah, anda tidak tahu anda istinja dengan air itu, wuduk dengan air itu sah atau tidak Ya sah saja kan anda tahu. Dan anda tidak usah tanya, Pak gimana wudukmu tadi? Tidak usah tanya. Ini orang usil. Nih. Dan selagi kelihatannya air di selesai sudah. Jangan pusing. Jangan orang jadi jadi sok hati-hati tapi malah tidak benar itu. Ya sudah. Oh tadi bak, Tidak usah. Oh gerak-gerak. Jadi tidak usah mencari tanda-tanda yang enggak. Yang enggak-enggak. Begitulah mudahnya beribadah. Jangan suka kenawas was-was jadi begitu ya jadi kalau memang nguduhnya anda sendiri yang melihat anda tumpahkan kebak tersebut berarti campurannya tentu sangat banyak bukan percikan, tapi tumpahan dari air yang sudah anda gunakan basuh wajah dan tangan akan datang ke ada nge ini jadi kalau dijadikan itu seandainya dikira-kira jadi istilah takdir itu mengira-ngira cuman ngira-ngira ini kan tidak wajib orang sakit orang ngira-ngira contoh punya air, kenapa kok harus kamu kira-kira? karena air saya cuma itu saja bu ya, terus ini mengambil air misalnya 10 liter lalu ngambil air yang sekiranya percikannya masuk itu adalah satu gelas ya kan? jadi kita lalu mengambil air baru lagi yang suci mensucikan satu gelas kita tuangkan di situ. kalau dituangkan di air yang sama-sama 10 liter tadi tidak berubah berarti air ini sudah bisa dipakai, masih bisa dipakai wudhu Cuman ini kan usil, kok repot banget? Pakai aja langsung wudu, enggak usah pakai kira-kira sudah. Ini ada air baru. Ini hanya perkataan para ulama, ini adalah seandainya dan tidak wajib kita untuk ngira-ngira. Cuman kira-kira percikannya -kira, ah, sedikit sudah, jangan dipikirin, selesai. Tapi kalau tadi ditumpahkan itu lain cerita. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan selanjutnya, orang punya utang. Utang itu ada dua macam, utang yang jatuh tempo dan harus dibayar maka ini harus didahulukan daripada bersedekah kalau anda bersedekah sementara anda punya utang jatuh tempo yang harus dibayar maka anda bukan beribadah tapi anda bermaksiat lain utang bisnis, ulang bisnis kan memang dibuat seperti itu atau utang yang temponya setahun depan maka kita boleh sedekah hari ini kalau utang belum jatuh tempo boleh anda bersedekah yang bermasalah adalah utang jatuh tempo kalau anda sedekah itu hawa nafsu bukan karena Allah, kenapa? Kenapa anda melakukan itu semuanya? Lu katanya Ustaz kalau kita bersedekah nanti langsung ditolong oleh Allah, bukan ditolong, dipentung nanti kamu. Kalaupun ada pertolongan itu menjerumuskan, itu setan. Karena anda punya utang jatuh tempoh, karena apa? Anda akan melukai hati orang yang anda pinjami duit. Contoh saya pinjam duit kepada anda 5 juta, hari ini seharusnya saya bayar. Dan anda sebenarnya nunggu-nunggu, ya Allah kapan Bu Yayaya bayar utang saya 5 juta ini, pas ini tanggal berapa ini? Tanggal 30 ya, atau tanggal berapa? Tanggal 5 enggal empat Ya sudah ini. Mas oh, insyaallah hari ini Buya ini kan terlalu tepat waktu nih biasanya bayar utang nih. Ceritanya Pak, saya tidak bayar utang. Dengan informasi saya insyaallah sekarang memulai membantu sedekah fakir miskin lima juta. Ngeduk umel orang ini. Oh, utang belum dibayar, sedekah nih ya kan bikin orang marah. Jadi yang haram yang enggak mendapatkan pahala adalah utang. Ya orang yang punya utang jatuh tem Jangan peduli dengan seruan sebagian ustaz, misalnya, sedekahlah nanti insya Allah akan diganti oleh Allah. Utang jatuh tempo. Mestinya anjurannya adalah, bayarlah utangmu, nanti Allah akan lipat gandakan pahalamu. Karena bayar utang lebih wajib daripada sedekah. Ini adalah salah pengarahan. Ini kebelinger. Haram kalau anda punya utang yang sudah jatuh tempo, orangnya sudah nunggu-nunggu. Kalaupun anda harus sedekah, anda minta izin, misalnya, pak utangku seharusnya aku bayar hari ini. Cuman kamu kan orang kaya. Di sana ada orang lebih butuh, saya mau sedekah kepada fakir miskin. Izinkan ya. Oh iya enggak apa-apa, saya kasih tempo bulan depan. Boleh. Harus minta izin. Makanya sedekah tidak boleh dengan hawa nafsu. Kalau Anda punya utang jatuh tempo lalu sedekah maksiat. Maksiat tidak ada dapat pahala, karena apa? Anda dolim kepada orang yang telah meminjami uang kepada anda Sudah jatuh tempo tidak anda bayar, malah sedekah sakit hatinya nanti Kalaupun tidak sakit hati, anda dolim semenang-menang Na'udhu Billah Biasanya indipinan itu bukan karena Allah Sebab makanya ada dalam ibadah itu ada skala prioritas mana yang harus saya dahulukan Bayar zakat, bayar utang, bayar zakat pahalanya lebih gede daripada sedekah Cuma pengakuan orang kaya bahwasannya sedekah sunnah lebih mudah daripada ngitung zakat, kalau ngitung zakat itu setannya yang gandolin, berat ngitung zakat tapi kalau sedekah sunnah membantu berol berol berol berol, tapi giliran diajak ngitung zakat hahah, kenapa setan senang dengan demikian itu sehingga sedekahnya tidak diterima maka kami himbau kepada semuanya untuk peduli dengan urusan zakat terlebih dahulu, hitung zakatmu bayar utangmu yang sudah jatuh tempo, kecuali utang yang belum jatuh tempo utang bisnis itu adalah sudah wajar dan mereka tahu, utang bisnis Utang bisnis adalah bisa timbunya ditunda. Contohnya nanti saya utang sekarang minggu depan saya bayar biasa perputaran bisnis bukan masuk itu. Tapi uyang yang jatuh timbu, utang jatuh timbu sudah seharusnya membayar. Tokoh kita bersedekah, itu tidak diterima dan itu maksiat Allah Alamin biswa.